wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiyalah ashhadu an la ilaha la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqurabbakum min nafsin wahidah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 Wa khairal hadiy hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finar ma'asyaral muslimin hadirin sekalian bapak -bapak dan ibu-ibu ikhwanan akhwat serta pendengar deraja yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala marilah kita kembali membuka Salah satu majlis ilmu kita pada malam hari ini Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Atas segala nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan nikmat islam Serta nikmat diberikan hidayah Sehingga bisa berjalan di atas sunnah Nabi SAW Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala Karena Allah kembali membuka hati kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dengan mudah menuju salah satu taman-taman surga untuk mengkaji Al-Qur'anul Karim dan membahas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan hadirnya kita di tempat yang mulia ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau.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 memasuki surat Al-Baqarah ayat ke-30 yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikuddimak wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisulak Qala inni a'lamu ma ta'lamun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di atas permukaan bumi. Kalau, maka para malaikat bertanya kepada Allah, berkata kepada Allah subhanahu wa taala, Atajadufiha, man yusidufiha waiyafikuddima? Apakah engkau ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi? yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah di sana. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Padahal kami selalu bertasbih kepadamu dengan memujimu dan mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la Lalu Allah berfirman kepada para malaikat Inni a'lamu ma la Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ini adalah ayat yang mulia yang akan kita pelajari bersama-sama baik yang berbicara pada majelis yang mulia ini maupun yang mendengarkannya. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Pelajaran tafsir yang pertama yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah Bahwa Allah memiliki sifat kalam Allah berbicara Kalam secara bahasa pembicaraan ucapan. Jadi Allah berbicara. Karena Allah berfirman wa id qala rabbuka lil malaikah. Wahai Muhammad, ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat. Kata-kata qala dalam ayat ini menunjukkan bahawa Allah berbicara. Dan kita ketahui bersama seluruh ayat-ayat Al-Qur'anul Karim adalah kalimullah, firman Allah Subhanahu Wataala, ucapan Allah Subhanahu Wataala. Jadi Allah berfirman, Allah berbicara. Dan ini adalah dalil yang tegas. Dan banyak sekali ayat yang menjelaskan masalah ini. Ya seperti nanti kita akan bahas di ayat ke-33, qala ya adam Allah berfirman kepada Nabi Adam. Lalu dalam ayat ke-34 Allah pun juga berfirman wa idz qulna lil malaikah adam dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat sujudlah kepada Adam. Dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 164 Allah juga berfirman wa kallamallahu Musa taklimah, dan Allah mengajak berbicara Nabi Musa. Jadi ini dalil bahwa Allah berbicara. Dan kalam Allah Subhanahu wa firman Allah Subhanahu wa taala salah satu dari sifat Allah. Salah satu dari sifat Allah. Yang yang perlu kita pahami bahwa Allah berbicara dengan huruf dan suara. Jadi dengan huruf dan suara. Sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berbicara dengan huruf dan suara. Hal ini untuk meluruskan pemahaman sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwa apabila Allah berbicara maka Firman-nya adalah Kalamun nafsi Perkataan hati, ucapan jiwa Tanpa huruf dan suara yang bisa didengar Dan ini adalah keyakinan yang keliru Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita Dan orang yang memiliki keyakinan seperti ini Jadi Allah berbicara dengan huruf dan suara mana sekali lagi sebagian orang menganggap bahwa firman Allah, ucapan Allah adalah kalamun nafsi hal ini adalah keyakinan kelompok yang bernama asyariyah semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, dan ini tidak tepat dan ini tidak tepat Ini bertentangan Dan tidak sesuai dengan Keyakinan Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Dan para ulama yang meniti Jalan beliau dan mereka radhiyallahu ta'ala anhum Dan dalilnya cukup banyak Di antaranya Sabda Nabi SAW dan ini menunjukkan apa yang ada di hati beliau, apa yang beliau yakini. Beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Yashuru, yashurullahul ibadah, Fayunadihim himbi sautin. Pada hari kiamat nanti Allah mengumpulkan hamba-hambanya." Jadi Allah bangkitkan dan Allah kumpulkan hamba-hambanya, fayunadihim. Lalu Allah berfirman kepada mereka dengan suara yang lantang. Bisautin dengan suara, dengan suara yang lantang. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man quruba. Ana al-Malik, ana ad Suara Allah Subhanahu wa taala didengar oleh orang yang jauh sebagaimana yang didengar oleh orang yang dekat. Jadi orang yang ada di dekat Allah Subhanahu wa taala dan ada yang atau yang berposisi jauh dari Allah sama-sama mendengarkan firman Allah dengan kualitas suara yang sama. Dengan kualitas suara yang sama. Yasma'uhu man ba'uda Kama Yasma'uhu man koru Suara Allah, firman Allah Ucapan Allah Didengar oleh orang-orang yang jauh Sebagaimana didengar Oleh orang-orang yang dekat Dengan kualitas suara yang sama Subhanallah Lihat Bagaimana Sempurnanya kalamullah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah bisa berbicara dengan suara yang seluruh hamba hambanya bisa mendengar dengan baik, dengan kualitas yang sama walaupun posisi mereka berbeda, walaupun jarak mereka dengan Allah berbeda walaupun jauh dekat mereka dengan Allah berbeda ya seperti orang berbicara dan setiap pendengarnya memakai earphone misalnya kan begitu tapi di sana enggak ada earphone zaman sekalian. Tuh perlu pakai earphone. Enggak pakai speaker. Enggak pakai mic seperti sekarang. Subhanallah. Dan dalam hadis ini jelas-jelas Nabi mengatakan bi dengan suara. Ana Malik. Aku adalah raja pada hari ini. Aku adalah raja di raja. Wa Anadayan dan aku akan mengganjar hamba-hambaku. Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku. Jadi ini bukti bahwa firman Allah dengan huruf dan suara. Bukan ucapan batin. Bukan ucapan jiwa atau hati. Namun dengan suara dan huruf Itu dalil dari nas Dalil yang kedua Bahwa ulama bahasa sepakat Yang namanya kalam Ucapan Itu al-lafzul mufid Lafaz Yang bisa dipahami Yang benar Secara tata bahasa Dan bisa dipahami jadi lafaz namanya lafaz diucapkan apa tidak? Diucapkan. Yang namanya lafaz ada huruf atau tidak? Ada huruf. Dan ada suara. Jadi ini ijmak para ahli bahasa. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dalam ilmu usul fikih bahwa kesepakatan ulama dalam bidang tertentu hujjah dalam bidang tersebut. Jadi ulama usul fikih kalau telah berijmak, telah bersepakat Maka dalil dalam masalah ilmu usul fikih Ulama hadis kalau telah bersepakat Maka dalil dalam masalah hadis. Ulama fikih ketika bersepakat Hujah dalam masalah fikih Dan ulama bahasa kalau bersepakat Dalil dalam masalah bahasa Dan ketika kita berbicara kalam, ucapan, firman dan lain sebagainya Itu berkaitan dengan bahasa juga hukum asalnya dalil yang terakhir bahwa ulama fikih telah bersepakat ijma barang siapa yang bersumpah untuk tidak bicara lalu dia berbicara dengan hatinya atau dalam hatinya dalam jiwanya dalam batinnya maka membatalkan sumpahnya apa tidak bayar kafarah apa tidak tidak membayar kafarah jadi kalau misalnya demi Allah saya tidak akan berbicara pada hari ini saya tidak akan berbicara dengan anda pada hari ini, misalnya begitu demi Allah saya tidak akan berbicara dengan anda pada hari ini lalu dia berbicara dalam batinnya dalam hatinya, dalam jiwanya kalamun nafsi secara batin, secara jiwa maka ulamah sepakat alam yahnas tidak membatalkan sumpahnya dan tidak membayar kafara. Ini menunjukkan bahwa al-kalam ucapan pembicaraan harus diucapkan dengan huruf dan suara. Iya. Dan ini penting. Karena salah satu kesimpulan akhir Orang yang mengatakan Bahwa Ucapan Sebuah ucapan adalah ucapan hati Jadi firman Allah adalah ucapan hati Kembali-kembalinya nanti mengatakan bahwa Apa yang ada di dalam Mushaf kita Atau Al-Quran adalah makhluk Jadi ini perlu diluruskan Dan kita pilih dalil-dalil yang cukup sederhana Dalil-dalil yang cukup sederhana dan jelas Bahwa yang namanya ucapan Pembicaraan firman Itu dengan huruf Dan suara Huruf dengan suara Terlepas suaranya kecil Suaranya lirih Suaranya keras Suaranya lantang yang jelas Dengan suara Wallahu ta'ala alam Bissawabah jadi sekali lagi firman Allah ketika Allah mengatakan wa ilqala rob buka ini menunjukkan Allah memiliki sifat al kalam yang sesuai dengan kesempurnaan Allah subhanahuwataala pelajaran yang kedua. Ayat yang mulia ini menetapkan salah satu nama-nama Allah yang husna yaitu nama Ar-Rabb. Wa idz qala rabbuka Ar-Rabb -Rab adalah salah satu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ulama mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn al-Athir jika kata Arab ditunggalkan jadi saat disebutkan tidak digabungkan dengan kata yang lain maka tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita mendengar Arab maka tidak ada yang dituju kecuali Allah jadi ini adalah nama yang sangat Agung Bahkan As-Sheikh Abdul Razak bin Abdul Musim Al-Abad Beliau mengatakan Bahawa penyebutan Ar-Rak Al Dalam Al-Quranul Karim Dengan segala Bentuk dan variasinya Dalam masalah bahasa Lebih dari 500 kali Lebih dari 500 kali penyebutan Subhanallah Lebih dari 500 kali Dan sebagian ulama mengatakan Kata Rob Yang disebutkan secara tunggal Dalam Al-Quran Jumlahnya 151 Kali Jadi sangat banyak Sangat amat Banyak Di antaranya kita Sangat mengenal firman Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Rab semesta alam Dalam surat Al-An'am Ayat 162 Allah berfirman Inna salati wa nusuki wa mahya ya wa mati lillahi Rabbil Alamin Sesungguhnya salatku Sesembelihanku, hidupku dan matiku Lillah hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Rabb Rabb seluruh makhluk. Dalam surah Al-An'am ayat 164, Allah berfirman wa huwa Rabb kulli syai'. Dan Dia Allah Rabb segala sesuatu. Rabb segala sesuatu. Dalam surat At-Takwir ayat 29 Allah berfirman, "Wa matasyaa'una illa ayyashaa'u Allahu, Rabbul 'alamin." "Wa matasyaa'un" dan apa yang kalian inginkan tidak akan terjadi illa ayyashaa'u Allahu Rabbul 'alamin. Kecuali sesuai dengan kehendak Allah Rabbul 'alamin. Rabb semesta alam. Dan betapa banyak dalil-dalil yang menjelaskan masalah ini. Jadi salah satu nama Allah Ar-Rab Pertanyaan Yang terbesit di benak-benak kita Ketika kita menetapkan Bahwa salah satu nama Allah Adalah Ar-Rab Apa makna Nama ini Jadi ketika Allah memiliki nama Ar-Rab Apa makna dari Nama yang mulia ini Nama yang sangat agung ini Nama yang sangat indah ini Banyak sekali umat Islam mengatakan Dalam kehidupannya se sehari-hari Robbi Ya Robbi Robbana Betapa banyak doa-doa yang kita panjatkan Kita awali dengan Robbana Robbi Apa artinya? Apa maknanya? Sudahkah kita meresapi Dan mentadaburi makna Dari nama ini Ketika kita membasahi lisan kita Dengan menyebut nama yang Sangat sempurna ini Kalau antum ditanya Jawabannya apa? Artinya apa pak? Artinya apa? Membahasai lisan kita dengan nama ini tidak Tidak pernah Ya sekali sumber hidup Pak Ustadz. wah Sekali sumber hidup Apa maknanya Ada yang mau coba menjawab Yang bisa menjelaskan saya beri hadiah Dari yang maha zuhud semua. Yangnya tidak mau menonjolkan diri sendiri. Ia ikhwal iman, wa khutafidyan rohmanilah wa yakum. Para ulama kita menjelaskan seperti al Imam Ibn Al Anbari dalam mufradat, al Imam atau bari dalam tafsirnya. Bahwa Ar-Rab Makna dasarnya Bermakna tiga hal Yang pertama Al-Malik Al-Malik Yang memiliki yang kedua Al-Muslih Al-Muslih yang memperbaiki yang ketiga As-Sayyidul Muta' ah. pemimpin yang ditaati, pemimpin yang ditaati. Jadi ini tiga makna dasar dari Arab al-Malik yang memiliki al-Muslih yang memperbaiki. Dan yang ketiga Pemimpin yang ditaati Jadi pemimpin yang ditaati Itu bisa diungkapkan dengan kata Ar-Rab Oleh karena itu seperti As-Syeikh Abdul Razaf Bin Ambulusin al mengatakan Bahwa Makna ar -Rab. Jadi Dan para ulama yang lain mengatakan Makna Ar-Rab adalah zat yang memiliki Tiga hal, tiga sifat Yang pertama Al-khalq Mencipta Pencipta Yang kedua Al-malik Yang memiliki, pemilik Dan yang ketiga Al-mudabbir Yang mengatur Karena makna dasarnya Al-Malik Al-Muslih yang memperbaiki Baik Dengan ketetapan takdirnya maupun syariatnya Dan As-Sayyidul Mutra Pemimpin, pencipta Yang ditaati Jadi pencipta Yang ditaati jadi inilah arti dari Ar-Rab Dan ketika kita membaca Al-Quranul Al Karim Hadirkanlah tiga sifat ini Yang pertama sekali lagi Pencipta, Allah itu menciptakan kita Dan ini telah diyakini oleh Seorang mukmin dan orang-orang kafir Diakini oleh orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalakum itu ketika Allah berfirman wala insa'althum man khalaqas samawati wal ardh la dalam surat Luqman ayat 25. Dan, apabila, dan jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah Walain sal tahu man halakahum layakulunallah dalam surat Zulkif ya ayat 87 Allah berfirman dan apabila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka mereka akan menjawab dengan mantap Allah jadi mencipta mencipta jadi kita semua ini ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama dan kita sempat singgung dalam masalah Tauhid rubi ya. Oleh karena itu tidak mungkin ada orang yang mengklaim dia bisa menciptakan makhluk Oleh karena itu Al-Imam Abdul Qasim At-Taymi dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah pernah menjelaskan ada seorang ateis yang mengaku bisa menciptakan makhluk hidup tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip. Caranya bagaimana? Dia dia taruh Sepotong daging ke dalam toples Lalu ia tutup toplesnya Dan ia biarkan berhari-hari Dan setelah ia diamkan berhari-hari Terlihat dari luar toples Isi toples itu bukan hanya daging Namun sudah ada belatungnya Lalu dia mengatakan Saya yang menciptakan belatung tersebut Oh hebat gak jaman sekalian <laughs> Lalu ada seorang ulama Yang bertanya kepada dirinya Sekaligus membantahnya Kata ulama ini Sang pencipta Adalah Zat yang sangat paham Tentang ciptaannya jadi orang yang menciptakan sesuatu pasti paham tentang apa yang diciptakannya. Dan Allah mengatakan alaman ya'lam ah huh? Qatal muluk ayat 14 apa? Ah ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir jazakumullah khair. Bukankah yang mencipta mengetahui apa yang kalian lakukan yang ada pada diri kalian. Akhirnya ulama itu bertanya, berapa jumlah belatung di dalam toples tersebut? Mana yang jantan dan mana yang betina? Mana bapaknya, mana anaknya? Mungkin mana cucunya begitu ya. Subhanallah. Dan dia diam seribu bahasa. Jadi ditanya mana bapaknya dan mana anaknya Jenis kelaminnya yang mana Dan akhirnya dia diam Seribu bahasa Dan semua juga paham itu bukan ciptaan dia Dan kalau benar ciptaan dia Tidak ada pantasnya untuk sombong Seperti itu Hanya binatang kecil Yang dianggap menjijikkan oleh sebagian orang Kan begitu beda dengan Allah SWT itu kalau dan itu tidak mungkin terjadi. Jadi Allah lah yang mencipta Dan yang kedua, Allah lah yang memiliki kita semua. Allah yang memiliki kita semua. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dalam surat Ali Imran ayat 189 Allah mengatakan dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Semua ini adalah milik Allah Semua ini milik Allah Tanpa terkecuali Diri kita Orang tua kita Anak-anak kita Rumah yang kita miliki Kendaraan yang kita, kenaka, yang kita gunakan Pakaian yang kita pakai Seluruhnya adalah milik Allah Allah lah yang memiliki seluruh Alam semesta ini Milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang ketiga Al-mudabbir Allah yang mengatur seluruhnya dengan Sangat rapi Semuanya ada yang mengatur jamah sekalian Semuanya ada yang mengatur Tidak mungkin berjalan sendirinya Tidak mungkin berjalan sendirinya Oleh kerana itu Ali Imam Abu Hanifa Ketika akan berdiskusi Dengan Ahlul Kalam Yang ternyata ateis Beliau awali diskusi beliau dengan mengatakan Seperti ini Bagaimana menurut kalian Apabila ada sebuah perahu Yang melintasi salata sungai di Di Irak sana Lalu perahu ini menip, menepi Tanpa ada awak kapal satupun di perahu tersebut Dia menepi Dan perahu itu mengangkut muatannya dengan sendirinya Lalu perahu ini belayar dengan sendirinya Tanpa ada kapten kapalnya Tanpa ada awaknya Lalu ia menepi ke tempat lain Dan ia menurunkan peti kemasnya mungkin atau barang-barangnya Sendiri kata orang ateis itu enggak mungkin mustahil mana mungkin perahu bisa mengangkat dan menurunkan muatannya sendiri kata Abu Hanifa kalau perahu saja enggak mungkin apalagi alam semesta tidak mungkin matahari tidak ada yang mengaturnya tidak mungkin bulan tidak ada yang mengaturnya danan sebagainya kan begitu itu ya, salah satu analoginya saja jemaah sekalian hadirin sekalian tahu permainan lego tahu main lego apa tidak tidak tahu ya Balok-balok kecil Balok-balok kecil berwarna-warni Yang bisa kita susun Menjadi bangunan Menjadi rumah Menjadi mobil dan lain sebagainya Masa tidak tahu sih Mainnya kelereng saja ya dulu ya Maring kelereng sama layangan Lego pernah tahu kan Lego Permainan anak kecil yang Susun-susun balok kecil Tau oh ya, warna-warni Apabila kita punya berset-set lego Berset-set lego Dan kita ingin membangun miniatur kota menurut imajinasi kita Yang pertama kita bangun kompleks perumahannya Lalu setelah kompleks perumahannya jadi Kita bangun masjid jaminya. Setelah masisnya jadi kita bangun radio misalnya buat dakwah Kan begitu Radio Lalu kita bangun gedung-gedung pencakar langit Ini miniatur ya gedung-gedung pencakar langit Kita bangun perkantoran Kita bangun rumah sakit Lalu kita bangun sarana olahraga Kita bangun taman kota Kita bangun Saluran airnya Lalu jalan-jalan protokolernya Dan seterusnya Jadi protokol, jalan protokol Jalan-jalan tikus kita bangun semua dengan Susah payah dan jerih payah Akhirnya Selama berhari-hari Kita berhasil membuat Miniatur kota Miniatur sebuah kota Ini sudah pegel nih Sudah pegel, kurang tidur, capek Namun Rasa capek tersebut terobati dengan Miniatur sebuah kota yang kita Inginkan dalam imajinasi kita Setelah berhasil Tiba-tiba ada teman kita berkunjung ke rumah kita Lalu ketika dia melihat miniatur kota tersebut Dia katakan Wah miniatur kotanya bagus ya Ini saya yakin terjadi dengan sendirinya Terjadi dengan sendirinya Tidak mungkin ada yang mengatur Ini terjadi dengan sendirinya Balok-balok itu menyusun dirinya sendiri Sehingga menjadi miniatur kota Kira-kira setuju apa tidak Kalau saya katakan Akal sehatnya sedang bermasalah Bapak-bapak setuju apa tidak Kalau saya katakan tamu kita ini Akal sehatnya sedang bermasalah Mana mungkin Lego Atau balok-balok Lego yang baru saja kita susun berhari-hari hanya dikomentari terjadi dengan sendirinya. Jadi miniatur kota yang kita kerjakan berhari-hari dengan susah payah, dengan teliti, dengan kerja keras, dengan perhitungan, kan perhitungan, tidak setiap orang bisa buat miniatur kota. Hanya dikomentari bisa terjadi dengan sendirinya mustahil. Kan begitu. Kalau tidak kita ruk, ya kita bawa ke grogol Kan begitu Nah, kalau miniatur kota saja mustahil Tercipta dengan sendirinya Tidak ada yang mengatur dan merancang Bagaimana dengan alam semesta? Bagaimana dengan alam semesta? Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya Tidak mungkin berjalan dengan sendirinya Pasti ada yang mengatur Dan itulah salah satu makna Ar-Rabb. Itulah salah satu makna Ar-Rabb. Jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh yang Allah atur di alam semesta ini masuk ke dalam Ar-Rabb. Karena sekali lagi makna dasar Ar-Rabb Al-Muslih, yang memperbaiki. Yang memperbaiki baik dengan ketetapannya, dengan takdirnya maupun dengan syariatnya. Wallahu ta'ala alam Wa sallallahu wa sallam Ala nabina